Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi min sayyi'ati a'malina wa hayyilan wa lamutilalah wa mayyitul falahdialah asyhadu alla syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa nabiyya ba'dahu waqala ta'ala fil qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitanir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab allazina yażkurunallaha qiyamawan wa qu'udan wa 'ala junubihim fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta batilan subhanaka faqina 'adhaban nar jama' ah darul ihsan Rahimahkumullah Mengkaji ayat-ayat Kauniyah Ini terkait dengan Firman Allah Pada surat Ali Imran 190 dan 191 Dan Turunnya Ayat ini juga mengandung keistimewaan Diriwayatkan bahawa pada Waktu itu Ayat ini turun pada malam hari Ketika subuh Para sahabat menanti Rasulullah tidak kunjung datang ke masjid Maka salah seorang sahabat kemudian datang ke bilik Rasulullah Dan mendapati Rasulullah dalam keadaan menangis Kemudian sahabat ini menanyakan Ada apa gerangan sehingga Rasulullah menangis Kemudian Rasulullah menjelaskan bahawa Semalam telah turun satu ayat Telah turun ayat yang sangat berat sekali Yang kadang tidak dipahami maknanya secara mendalam oleh umatnya, yaitu surat Ali Imran tadi. Inna fi khilafatil al-art waktila filil wahhala yatilil al-bab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil Albab Ini bahasa yang khas di dalam Al-Quran untuk menjelaskan segala proses yang ada di alam. Jadi sebenarnya dalam penciptaan langit dan bumi, ini segala sesuatu yang ada. Karena hanya di alam ini hanya langit atau bumi. Dan pergantian dan malam, malam dan siang, ini semacam perumpamaan segala proses yang terjadi di alam ini. Itu menjadi tanda-tanda bagi ulil albab, bagi orang yang berilmu atau cendikiawan menurut uh, terminologi sekarang. Cirinya dalam empat dari ulil albab tersebut allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yaitu orang yang senantiasa berzikir ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri duduk maupun berbaring artinya dalam segala aktivitas karena gambaran berdiri duduk dan berbaring ini sudah mencakup segala aktivitas manusia yang kedua allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh yang kedua adalah bertafakur mentafakuri berfikir atau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Apabila dijumpai hal-hal yang mengagumkan maka ulil albab ini tidak kemudian menepuk dada sendiri ini karena kepandaian kita karena keahlian kita maka menemukan teori ini dan itu tetapi dia akan segera mengembalikannya kepada Allah dan dia mengucapkan rabbana ma khalaqta hadza batila kami tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia pasti masing-masing kejadian di alam yang kita ungkapkan rahasianya itu mengandung makna dan bagi ilmuwan satu persoalan dijumpai Jawabnya maka dari sana akan timbul Bermacam-macam persoalan lagi Yang untuk e, dikaji lagi e, Makna dibalik itu Dan ulil albab juga Mempunyai keterbatasan keterbatasan Karena Allah menyatakan Wa mautitu minal ilmi ila qalilah Tidaklah aku berikan Ilmu kepada manusia itu Kecuali sedikit sekali Maka penjelajahan ilmiah Penjelajahan intelektual Kemungkinan salah dan keliru kerana ulil albab senantiasa beristighfar, mohon ampunan, kalau kemungkinan penjelajahan ilmiahnya atau penjelajahan intelektualnya tersebut salah. Maka dia akan mengatakan, wakina adha banar, jauhkanlah kami dari saabin neraka. Itu empat ciri dari ulil albab. Maka insyaAllah hari in, e, Kamis ini dan beberapa Kamis mendatang, sesuai permintaan dari pengurus DKM. InsyaAllah saya akan mengkaji ayat-ayat kaunia ayat di alam ini. Jadi, insya Allah uh, dalam pertemuan hari ini uh, saya akan membahas tentang menembus keluasan langit. Kadang-kadang kita melihat langit itu hanya apa yang kita lihat seperti biru itu, padahal ada rahasia di sana dan banyak hal yang semestinya bisa kita fahami. Kemudian, insya Allah Kamis mendatang kita akan bicara tentang asal usul alam semesta dan evolusinya. Ini kata evolusi juga nanti akan saya jelaskan karena bagi kalangan agamawan yang yang tidak Terlalu mendalami sains kemudian merasa alergi dengan sebutan evolusi Bahkan menyebut teori evolusi itu bertentangan dengan uh, agama Nanti akan saya jelaskan Kemudian tentang mencari jejak kehidupan di luar bumi Ini menarik juga Karena sebenarnya manusia bukan satu-satunya makhluk Walaupun saat ini belum ditemukan Tetapi tanda-tanda kehidupan di luar bumi itu ada Kemudian tentang skenario ke kehancuran kehidupan di bumi dan di alam semesta. Insyaallah kan nah, saya bahas. Apakah langit itu yang biru seperti ini? Kadang kita melihat langit seperti kubah biru yang menutupi. Kemudian menyatakan itulah langit. Kemudian seringkali kita bertanya kalau di dalam Al-Quran menyebut saban sama wat tuju langit. Apakah kemudian langit yang biru itu berlapis-lapis? Jadi seperti kulit bawang seperti itu. Dalam konsep lama iya mungkin seperti itu tapi akan saya lihat dulu bentuk yang lain langit tidak selalu biru bisa juga merah karena langit menghamburkan cahaya merah dari matahari jadi cahaya biru gelombang pendek itu dihamburkan oleh partikel-partikel atmosfer maka langit menjadi biru sedangkan cahaya merahnya itu yang kemudian menjadi warna bagi Matahari atau e, cahaya senja pada sore hari atau cahaya fajar menjelang matahari terbit Matahari ini menjadi sumber warna Kita melihat daun berwarna hijau, melati berwarna putih, mawar berwarna merah Karena semuanya memantulkan cahaya dari matahari Kita mengenal matahari, spektrum matahari secara serhana dengan tujuh warna padahal lebih dari itu jadi mecikuhibinium, merah, jingga, hijau, kuning hijau, biru, dan nila nah ada hal yang menarik di sini. kalau kita perhatikan, ini semacam satu deretan foto matahari ketika terbit ini tentu bukan di Indonesia karena ini terbitnya makin lama makin miring berarti ini di daerah uh, lintang tinggi tetapi yang ingin saya Ungkapkan di sini bagaimana fenomena matahari di kaki langit Yang tampak besar sekali Itu mengandung makna yang dalam sekali Yang semestinya uh, kita renungkan Dan kadang kita tidak menyadarinya Kalau kita lihat ketika matahari terbit atau matahari terbenam Kita akan melihat bulatan matahari kelihatan besar sekali Seolah-olah ini matahari ketika di kaki langit itu Semacam membesar kemudian ketika di atas mengecil Padahal sesungguhnya itu ukurannya sama saja Jadi sekitar setengah derajat Kalau kita rentangkan tangan seperti ini Itu hanya kira-kira setengah lebar kuku Kuku ini kira-kira satu derajat Lebar telunjuk ini sekitar satu derajat Nah setengahnya itu itu adalah lebar matahari Matahari atau bulan kira-kira hampir sama setengah derajat Baik di kaki langit maupun di di langit, di zenit, arah zenit itu sama ukurannya sekitar setengah derajat. Mengapa matahari ketika di kaki langit ini menjadi besar? Ini yang kemudian menjadi rahasia. Dan kalau kita sering baca surat asyam, wasyamsi wadduhaha, perhatikanlah langit dan cahaya waktu duha, kadang kita tidak memperhatikan ada apa di sana. Kalau kita perhatikan cahaya matahari pada waktu pagi yang warnanya menjadi kemerahan, redup, tidak tidak secemerlang menyilaukan ketika berada di atas Kalau kita lihat Mengapa matahari terasa besar atau terlihat besar Itu karena sebenarnya persepsi manusia dalam segala sesuatu Itu berdasarkan perbandingan Selalu membandingkan Kita tahu bahwa suatu air itu panas karena kita membandingkan dengan yang dingin tapi ketika yang disebut panas ini, kita bandingkan lagi dengan yang lebih panas, dia akan mengatakan ini dingin. Demikian juga ukuran. Ada yang ukuran kecil, karena dibandingkan dengan yang besar. Tetapi ketika dibandingkan dengan yang lebih kecil, dia mengatakan benda ini lebih, lebih besar. Jadi besar dan kecil itu karena perbandingan. Demikian juga persepsi kita tentang, tentang matahari di kaki langit. Ini menganggap besar, karena biasanya pepohonan atau mungkin bangunan, ini... Ketika di tetapi ketika berada di kejauhan dibandingkan dengan Matahari, maka pepohonan terlihat kecil sekali. Maka persepsi kita secara tidak sadar mengatakan, merasakan bahawa Matahari besar. Tetapi ketika Matahari di keluasan langit di atas, itu dibandingkan dengan langit yang sangat luas sekali, maka dengan ukuran yang sama, persepsi kita mengatakan Matahari kecil sekali. Itu kan, karena perbandingan seperti itu. Nah. Ini yang nampaknya Itu yang dimaksud ada rahasia Di dalam surat duha. Perhatikanlah matahari Dan cahaya pada waktu duha Waktu duha ini sebenarnya kira-kira eh, Sebelum jam 8 lah itu Bagaimana matahari di kaki langit Itu Memerintahkan kita Memperhatikan bahawa kita kadang-kadang Memperbandingkan Kita merasa pintar karena kita bandingkan dengan orang yang bodoh Kita merasa kaya Karena membandingkan dengan orang yang miskin Demikian juga sebaliknya, kita merasa miskin karena dibandingkan dengan orang kaya, kita merasa bodoh karena dibandingkan dengan orang yang lebih pintar. Kita merasa tinggi kedudukan kita karena dilihat dengan orang yang lebih rendah kedudukannya. Tetapi ketika kita bandingkan dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi jabatannya, kita akan merasa lebih rendah. Nah perbandingan-perbandingan itu yang semestinya menjadi perenungan bagi kita. Makanya di dalam asham tadi, washam siwal dua ha wal kamar ida dan seterusnya di tengah disebutkan kodaf lahman zakah wa kodhobah mandasah berberuntunglah. Berbahagialah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang senantiasa mengotorinya Karena di dalam kalbu ini itu segala sesuatu akan menginduk bagaimana perilaku manusia itu berada pada kalbunya. Dia akan menjadi angkuh sekali ketika menganggap segala, segala orang di sekitarnya itu lebih rendah da dari dirinya Dia tidak memandang bahawa ada yang lebih tinggi dari dirinya, lebih pandai dari dirinya, lebih kaya dari dirinya lebih tinggi kedudukannya dari dirinya Nah itu yang yang semestinya Dikontrol dengan Dengan perbandingan-perbandingan itu Matahari di kaki langit ini memberikan Memberikan eh, pelajaran bagi kita Nah Kembali ke masalah langit Langit bisa merah, bisa biru, bisa juga hitam Jadi ketika di kaki langit Ini cahaya merah Yang dihamburkan oleh Oleh partikel-partikel Maka langit menjadi Berwarna merah tetapi di atasnya yang cahaya biru ketika terutama siang hari itu menghamburkan dihamburkan oleh partikel-partikel adalah cahaya birunya maka langit tampak menjadi biru tetapi ketika malam maka langit tampak gelap karena tidak ada cahaya yang dipantulkan atau cahaya dari bintang terlalu sedikit untuk dipantulkan ke mata kita sehingga tampak menjadi gelap. Nah, bintang kemudian muncul bintang-bintang yang menjadi petunjuk bagi kita semua dahulu orang memandang bahawa konsep sab'a samawat itu adalah konsep tujuh lapis langit jadi astronom dulu itu menggambarkan bumi dikelilingi oleh lapisan-lapisan langit jadi bulan itu ada di langit pertama kemudian berikutnya ada ada Venus kemudian Merkurius, kemudian Matahari di langit keempat, berikutnya ada Mars kemudian ada Jupiter kemudian ada Saturnus di langit ketujuh kemudian ini bintang-bintang yang lain itu semacam menempel di di langit yang tujuh ini konsep ini konsep tujuh langit ini ini tercermin juga pada penamaan hari mengapa satu hari eh, satu pekan tujuh hari itu terkait dengan konsep ini karena dahulu itu antara astrologi dengan astronomi bersatu maka orang mengatakan pada satu jam tertentu itu yang berpengaruh adalah sebetulnya bulan. Jadi pada jam 00 tahun tanggal 1 Januari tahun 1 itu yang berpengaruh adalah matahari. Maka disebut sebagai Sunday, hari matahari. Kalau ini di, diurut, jam berikutnya adalah setelah matahari kemudian dihitung paling dekat lagi kemudian Merkurius kemudian Venus kemudian bulan Balik lagi ke yang atas lagi Saturnus Dan seterusnya Maka setelah 24 jam berikutnya lagi Itu jatuh pada giliran bulan Maka disebut sebagai Monday Hari bulan Atau dalam bahasa Jepang Getsiyobi, Jadi hari-hari bulan Kalau itu diurut lagi Setelah bulan kemudian diurut lagi ke Saturnus Kemudian Jupiter mulai dari yang terjauh Yang terdekat balik lagi Maka hari berikutnya adalah Mars yang berpengaruh, makanya disebut sebagai hari Selasa Tuesday, itu salah satu bahasa itu menunjukkan hari uh, Mars, dan seterusnya kemudian hari uh, Mercurius, kemudian hari kemudian Saturday, itu hari Saturnus, nah ini konsep tujuh hari, dan itu berpengaruh dalam tafsir-tafsir lama Ibn Qasir juga menaf menafsirkan sama-sama wat, itu salah satu bagiannya menjelaskan seperti itu, konsep-konsep seperti itu baru dalam perkembangannya ini mulai ada sedikit-sedikit perubahan ini masih dalam konsep yang masih lama dengan tujuh lapis kemudian ada yang menurut Ptolemyus ini bahwa bumi menjadi pusat tetapi ada planet yang mengitari matahari jadi Venus mengitari matahari kemudian matahari ini mengitari mengitari bumi Kemudian Kopernikus ini baru seperti konsep yang sekarang Matahari sebagai pusat Kemudian bumi ini yang mengelilingi matahari Bulan mengelilingi bumi Tetapi konsep bahwa bintang-bintang yang lain Itu masih pada lapisan-lapisan ini ma masih ada Nah, dalam astronomi modern ini sudah tidak ada lagi Jadi sekarang sudah dipahami bahwa Matahari itu adalah pusat tata surya kita kemudian ada Merkurius, kemudian ada Venus, ini sering disebut sebagai saudara kembarnya bumi. Kalau kita lihat pada sore hari, ini dianggap sebagai bintang kejora, bintang yang paling terang, itu padahal Venus. Ketika pagi hari menjelang matahari terbit, kita lihat di timur bintang yang terang, itu adalah bintang, disebut bintang timur, itu adalah Venus juga. Kemudian bumi pada yang ketiga, kemudian Mars, baru setelah itu ini menjadi... Uh, planet planet raksasa Jupiter ini 1300 kali besar bumi. Matahari ini 1,3 juta kali besar bumi. Dan kemudian Saturnus. Nah, mengapa ukurannya dari kecil-kecil kemudian tiba-tiba membesar? Itu insyaallah akan saya jelaskan tentang bagaimana kelahiran bintang-bintang juga dan alam semesta dan evolusinya. Nah, kalau kita lihat ukurannya ini baru kita mengetahui bahwa Bumi kita sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari saja itu kira-kira dengan 1,3 juta uh, kali besar bumi. Jadi jaraknya terhadap bumi matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Cahaya matahari yang kita terima itu adalah cahaya matahari yang keluar dari matahari 8 menit yang lalu. Jadi bukan saat ini karena jaraknya 150 juta kilometer Dikaitkan dengan kecepatan cahaya maka itu 8 menit cahaya. Kemudian kalau bulan itu hanya 384 km. Tetapi karena jaraknya dekat ini kita akan melihat bulan dan matahari ukurannya hampir sama. Dan itu yang menyebabkan kemudian ketika bulan berada di antara matahari dan bumi terjadi gerhana Matahari, baik itu gerhana cincin ketika ukurannya sedikit lebih kecil daripada Matahari atau gerhana total ketika ukurannya sama atau lebih besar dari Matahari. Dan Matahari kita, Tata Surya kita itu bukan juga di pusat alam semesta. Dari diameter yang dari panjang ini sekitar 50 50.000 tahun cahaya. Matahari itu sekitar Sekitar 100 tahun cahaya Matahari itu hanya sekitar 24 24.000 tahun cahaya dari Pusat galaksi Jadi ini salah satu bintang yang kecil di sini. Jadi matahari itu hanya bintang Yang kecil Kalau kita lihat di Rasi Waluku Rasi Orion yang Mungkin malam-malam sekarang terlihat ada 3 bintang 3 berderet Itu adalah Rasi Waluku atau Rasi Orion Itu ada bintang yang kemerahan ...itu bintang Betelgeuse, itu ukurannya sampai dengan sekitar 800 kali besar matahari kita. Jadi, dan itu sebut bintang raksasa, masih ada lagi bintang yang lebih besar lagi sebut bintang super raksasa atau super giant. Dan nanti evolusinya berbeda antara bintang yang kelompok uh, seperti bintang yang kecil matahari... Dengan bintang raksasa itu beda. Supernova, ledakan supernova itu hanya terjadi pada bintang-bintang yang raksasa. Nah, galaksi juga di, di dalam galaksi itu ada gas dan bintang. Dan eh, gas dan debu-debu. Eh, dan ini dalam Al-Quran disebut sebagai dukhan. Dukhan menjadi bagian dari bahan pembentuk bintang berikutnya. Jadi dari ledakan supernova dia akan pecah menjadi debu-debu. Dan kemudian nanti dari debu-debu dengan faktor pemantik yang lain dia akan menjadi berkontraksi lagi, memadat, kemudian dia menjadi bintang lagi, bintang-bintang. Dan sesungguhnya partikel-partikel dan atom-atom di dalam tubuh setiap materi, termasuk diri manusia, itu pabriknya adalah di dalam bintang. Karena materi yang pertama yang terbentuk itu hanya Proton dan neutron kemudian menjadi hidrogen Dari hidrogen kemudian berfusi Dengan reaksi fusi menjadi Helium kemudian menjadi karbon Menjadi oksigen dan seterusnya menjadi besi Dan menjadi unsur-unsur yang lain Dan itu hanya terjadi di dalam Inti bintang Jadi pabrik semua dari atom-atom itu Berada di dalam bintang Dan langit itu senantiasa Berproses Kalau seringkali kalau kita baca terjemahan Al-Quran Dalam surat Al-Baqarah 29 Dikatakan Waladzih khalaqulakum ma'afil ardi jamiahum ashtawilah sama fasalahuna sabab asamawat. Dialah yang menjadikan bagi kamu apa-apa yang ada di bumi itu semuanya untuk kamu. Kemudian waladzih khalaqulakum ma'afil ardi jamiahum ashtawilah sama. Kemudian dia menuju ke langit. Fasawahuna Saba'a Samawat Nah ini Fasawahuna Saba'a Samawat Dalam beberapa terjemahan Secara mudah disebut kemudian Allah menjadikan Langit Padahal Fasawahuna itu Dalam pemahaman saya lebih cocok Kemudian Allah menyempurnakan langit Jadi Ini juga dalam Surat Asyam itu Tentang jiwa itu Fasawaha Dan penyempurnaannya penyempurnaan jiwa Ini penyempurnaan Alam semesta dalam arti bahwa alam semesta ini bukan proses yang langsung jadi kun faya kun, langsung jadi seperti itu Tapi ada proses itu yang disebut sebagai evolusi Nah proses artinya ada dia berkembang lahir berkembang kemudian mati Itu seperti halnya manusia bintang-bintang pun demikian Kalau kita lihat ini salah satu debu Orion Salah satu di nebula Orion Jadi kalau kita lihat ada malam ini ada tiga bintang yang berderet Kalau kita menggunakan binokuler itu ada satu seperti kabut terang Nah itu yang seperti ini. Dan kalau kita gunakan teleskop yang lebih besar lagi dan menggunakan perangkat yang lain, ini kita simpulkan di sini banyak sekali bayi-bayi atau embrio-embrio bintang. Jadi ini adalah bintang yang masih terbentuk, dia masih memadat, kemudian di intinya ini baru terpantik reaksi nuklir yang menyebabkan bintang mulai bercahaya. Kemudian ini juga demikian, ini kalau dibandingkan dengan tata surya kita, itu ukuran Planet terluar kita, planet Pluto, itu kira-kira seperti ini. Kemudian ini bintang-bintang yang, la, yang lain. Jadi di, di Orion, ini ada dua kelompok. Ada kelompok bintang yang, yang kecil dan ada kelompok yang besar. Itu prosesnya berbeda. Kemudian, masing-masing galaksi tadi, yang satu galaksi isinya ratusan miliar bintang, itu di dalam, di alam semesta itu... Jumlahnya banyak sekali. Ini hampir setiap titik di sini ini adalah galaksi. Jadi kalau di sini ada satu titik ini sebenarnya isinya ratusan miliar bintang. Demikian juga seperti ini. Ini uh, dengan, dengan teleskop Hubble, dengan teleskop yang diluncurkan dari antariksa, kita bisa melihat kumpulan galaksi dengan demikian tajamnya. Ini semua titik berisi bintang-bintang mungkin hanya beberapa yang Bintang latar depan Tapi sebagian besar adalah galaksi-galaksi Nah ini yang kemudian Kita bisa memahami Bahwa makna sab'ah samawat Itu bukan berarti tujuh langit Bukan berarti tujuh lapis langit Karena di dalam Al-Quran sab'ah Itu bisa sab'ah Tujuh atau tujuh 70 puluh atau tujuh ratus Bisa bermakna suatu yang banyak sekali Dalam Al-Baqarah 261 Disebutkan perumpamaan orang yang Meninfakkan hartanya itu seperti orang menanam sebiji benih, kemudian dia tumbuh menjadi tujuh tangkai, masing-masing tangkai berbuah tujuh eh, berbuah seratus butir, jadi dari satu menjadi tujuh ratus. Ini perumpamaan. Ayat berikutnya menyatakan bahawa Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang tersebut. Jadi tujuh tujuh puluh. Kemudian dalam surat Luqman ayat dua puluh tujuh diumpamakan kalimat Allah itu seandainya pepohonan dijadikan sebagai pena kemudian lautan dijadikan sebagai tintanya, dan ditambah dengan tujuh lautan lagi, maka tak akan habis kalimat Allah. Kalau tujuh lautan di situ dianggap sebagai bilangan eksak, maka dengan delapan lautan, walaupun itu sulit digambarkan, tetapi ada berarti ada batasan kalimat Allah, padahal Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi makna tujuh lautan di situ menyatakan, kalaupun ditambah dengan lautan, ditambah terus menerus, itu tak akan habis-habis. Dalam bahasa matematik kita sebut sebagai tak berhingga sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita fikirkan. Kira-kira seperti itu. Nah, galaksi-galaksi yang tadi, ini kalau dipetakan dalam skala besar alam semesta, itu terlakaian. Jadi ini dari ribuan galaksi, itu kalau digambarkan, itu membentuk semacam filamen-filamen. Jadi ada yang disebut sebagai void, daerah kosong tanpa galaksi, ada yang menjadi sebagai Great wall. Great Wall jadi semacam tembok besar Atau ada juga yang sebagai Great Attractor Jadi seolah-olah galaksi ini bergerak Pada satu arah tertentu Nah ini yang dalam Kajian kosmologi Ini di, dilihat bagaimana struktur Alam semesta ini dan bagaimana Berkembangnya Banyak kajian-kajian Untuk mengkaji tentang Struktur uh, alam semesta ini Suatu uh, hal yang Menarik untuk melihat struktur Yang besar ini jadi untuk kajian tentang ayat kauniyah saat ini bahwa tujuh langit bukan berarti tujuh lapis dalam seperti dalam konsep lama tetapi jumlah yang sangat banyak sekali yang tidak terhitung dari benda-benda langit mulai dari planet satelit kemudian pecahan-pecahan dari uh, tumbukan uh, bakal planet yang menjadi akhirnya menjadi meteorit kemudian debu-debu antarbintang gas dan sebagainya dan tidak ada lapisan-lapisan di langit, walaupun ada istilah atmosfer atau lapisan udara, atau ozonosfer atau lapisan ozon, atau ionosfer lapisan ion, atau eksos lapisan di luar. Tidak tidak ada batas fisik itu seperti lapisan-lapisan seperti itu. Nah, semacam review ini bagaimana skala besar alam semesta, ini agak agak kabur, tetapi... Ini mulai dari bumi kita, ini kalau permukaan bumi, kemudian ini lapisan lapisan atmosfer, kemudian di sini, oh, agak -agak. kemudian satelit-satelit itu berada di daerah ini, kemudian ini bulan 384 km, kemudian berikutnya planet-planet itu makin lebih jauh lagi. Jadi ini... Matahari itu 150 juta kilometer, kemudian ini planet-planet. Kemudian ini ada yang disebut sebagai sabuk kuiper yang menjadi salah satu sumber dari komet. Jadi kalau sabuk kuiper ini terganggu, maka kemudian uh, salah satu objeknya itu akan masuk dalam lingkungan, lingkungan matahari. Kemudian yang berikutnya adalah sabuk ort, itu 50 ribu kali jarak uh, bumi. ...matahari, itu juga menjadi bakal meteor. Ini yang sabuk-sabuk ort ini jadi bakal-bakal komet -bakal, uh, itu berada pada jarak itu. Kemudian ini bintang-bintang lain. Bintang yang terdekat Alpha Centauri itu 4 tahun cahaya jaraknya. Jadi cahaya dari bintang Alpha Centauri ini di sebelah selatan. Kalau kita lihat ada salib selatan itu posisinya dekat sana nah ini 4 tahun cahaya kemudian seterusnya adalah bintang-bintang yang lain, ini bintang-bintang terang ada Vega, kemudian ada Sirius ini oleh orang Mesir disebut sebagai Dewa Ra itu yang dipuja kemudian ini bintang-bintang yang lain itu pada jarak-jarak nah lebih dari itu, itu skala besar ini baru pada batas akhir dari galaksi kita kemudian ini adalah local group, artinya ada galaksi-galaksi lain. Ini skalanya sudah skala logaritmik, jadi makin kesini sudah, jaraknya sudah makin membesar, dan hitungan dari, ini sudah hitungan uh, tahun cahaya. Dan makin jauh, makin jauh berarti kita menembus pada waktu yang makin jauh lagi. Kalau bintang tadi 4 tahun cahaya, maka yang berikutnya bisa ratusan tahun cahaya, dan yang terakhir sampai saat ini batas terakhir yang di, bisa terteksi dan itu men, menjadi umur alam semesta itu sebenarnya eh, ekstrapolasi keluar itu adalah 13,7 miliar tahun cahaya. Jadi eh, umur alam semesta ini kira-kira ya 13,7 miliar tahun. Matahari kita itu baru 5 miliar. Jadi umurnya masih pendek, dan alam semesta itu 13,7 miliar, ini, nah itu batas awal awat, yang disebut sebagai Big Bang jadi Big Bang insya Allah akan saya jelaskan juga, dalam surat Al-Ambia surat 21 ayat 30 itu disebutkan awalam yoralladina kafura anasamati walort kanata rojkon fafaktak nahumah Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa sungguhnya langit dan bumi dahulu adalah sesuatu yang bersatu. Kemudian kami pisahkan. Nah, akan saya jelaskan tentang bagaimana kelahiran alam semesta ini dan kemudian bagaimana evolusinya. Saya kira sebagai uh, kajian yang pertama, saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Bapak-bapak sekalian ada pertanyaan? Silakan pak Nah ini kemudian nanti dibedakan Ada yang Dalam bahasa Al-Quran ada Sama dunia, jadi langit dunia Jadi bahasa ininya semacam langit fisik Bisa berarti langit fisik Karena ada juga dalam pengertian Langit yang bukan Dalam arti fisik Dalam kisah Isra dan Mi'raj Itu bukan langit, belum tidak sepenuhnya langit fisik Rasulullah Mi'raj ke langit satu, langit dua langit tiga, karena sana bertemu dengan ruh para nabi memang ada yang menafsirkan tuh semacam planet-planet tertentu di lapisan-lapisan langit seperti itu tetapi susah, disebut bagaimana para nabi yang sudah wafat itu kemudian ternyata berada di sana kalau begitu, nanti kita bisa cari orang tua kita, kakek kita barangkali ada di suatu planet Nah itu itu yang, yang kemudian bisa saya pahami bahwa Pengertian langit dalam Isra dan Mi'orat itu tidak sepenuhnya sebagai langit yang fisik. Karena itu bagaimana perjalanan eh, satu malam ini, ini pun tidak bisa dijelaskan dengan teori relativitas. Waktu itu saya pernah baca ada semacam artikel orang menghitung bagaimana kecepatan Rasulullah bersama Burok pada malam hari. Itu berbeda tidak bisa digunakan teori relativitas Dalam teori relativitas Itu orang yang berdiam Yang tidak berpergian Itu merasa panjang sekali waktunya Sedangkan orang yang berpergian Itu merasa pendek Kalau ini terbalik Orang yang ditinggal Itu tidur hanya merasa semalam Rasulullah sudah menjelajah Dalam ukuran dimensi ruang Itu mulai dari Mekah ke Palestina ditambah lagi dengan Sidatul Muntaha di suatu tempat yang tidak diketahui. Kemudian Rasulullah juga bertemu dengan ruh para nabi mulai dari Adam masa lalu sampai diberikan gambaran bagaimana surga dan neraka di masa mendatang. Jadi ini sudah bukan alam fisik lagi, bukan alam fisik lagi karena di sana sudah tidak tidak mengenal batas lagi, tidak mengenal waktu lama atau sebentar. Nah ini semacam transformasi dimensi. Jadi di, kita kan dibatasi oleh empat dimensi. Dimensi ruang tiga ditambah dengan dimensi waktu satu. Dengan itu kita mengetahui masa lalu dan masa depan. Kita tahu jarak dekat atau jauh. Tetapi dalam Isra dan Mi'raj itu jauh dan dekat sudah tidak, ber, tidak berarti apa-apa. Jadi kalau diumpamakan, ini perumpamaan bagaimana transformasi eh, dimensi itu secara sederhana. Kalau ada satu semut hidup di dalam satu satu alam sebut saja bentuknya U seperti ini pidak dari ujung U ke satu ke ujung yang lain itu harus keliling jauh. Tetapi kalau kita yang hidup di tiga dimensi apa susahnya kalau memindahkan semut dari ujung satu ke ujung yang lain. Waktunya singkat dan jaraknya pendek. Hal yang sama dilakukan malaikat Jibril ketika membawa Rasulullah dari dari Mekah ke Palestina itu bukan-bukan lagi ukuran berjalan, memang ada kafilah yang melihat, ini pun untuk menunjukkan bukti bahwa Rasulullah memang pergi ke sana, tapi bukan berarti kemudian perjalanannya seperti terbang apakah dengan roket atau pesawat terbang tapi itu kan suatu hal malaikat itu alamnya sudah berbeda, dia akan hidup mulai dari zaman yang dulu sampai dengan zaman mendat yang akan datang, dan bisa berada di sini, pada saat yang sama bisa berada di tempat yang lain lagi, karena dia tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan dimensi waktu. Jadi dalam konsep uh, langit dunia seperti itu bisa difahami bahwa itu langit yang yang fisik. Jadi bintang-bintang di atas. Jadi semua yang kita lihat itu sebagai langit yang yang dunia. Sedangkan langit yang satu lagi itu tidak banyak dijelaskan di dalam di dalam Alquran. Ya salah satunya hanya indikasi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi makna Mi'raj ke langit itu bisa berarti ke suatu derajat yang yang lebih tinggi sama berarti juga masuk ke dimensinya malaikat ke, sehingga pergian bersama. Kira-kira seperti itu. Silakan, Pak. Yang pertama tentang bagaimana syariat ibadah dalam Islam. Itu saya simpulkan bahwa syarat ibadah dalam Islam itu bersifat lokal. Subuh itu berdasarkan terbitnya fajar di daerah ini. Tidak peduli di fajar tempat lain. Kemudian, Saum Ramadan juga mestinya adalah berdasarkan ru'iyatun hilal di tempat ini. Jadi ketika orang memaksakan untuk global, bersifat global, ini akan menimbulkan permasalahan. Sering saya diskusi dengan beberapa teman yang memperjuangkan ingin ada persatuan secara global Idul Fitri inginnya global padahal bumi bulat tetap harus ada batas Nah, nah ini juga nantinya akan berbenturan Jadi yang sifat lokal itu em, dalam kaitan ibadah em, sangat penting sekali Waktu sholat ditentukan dengan posisi matahari dengan penentuan awal Ramadhan kemudian hari raya berdasarkan posisi atau penampakan bulan. Nah, bagaimana kemudian ketika berada di luar? Ini pernah terjadi seorang Sultan Arab Saudi ikut pesawat ulang alik, kemudian itu kemudian memang muncul fatwa bagaimana cara salat di sana. Dalam pemahaman saya itu salat di, di ruang angkasa tentu dengan dengan siklus jam mereka. Jadi kalau di sana ada, ada Fajar kemudian e, Pos Matahar atau mungkin barangkali tidak ada, tetapi pembagian-pembagian waktu itu tetap ada. Memang dalam keadaan safar keadaan perjalanan itu cukup tiga kali salat. Jadi Zuhur dan Asar di Jama'ah, kemudian di Khasar, Maghrib dan Isya' di Jama'ah, isya di Khasar, kemudian Subuh tiga kali. Nah, kemudian bagaimana menghadapnya? Al-Qur'an dalam surah 115 menyatakan di mana saja kamu menghadap maka disanalah wajah Allah. Jadi dalam keadaan kita tidak bisa menunjuk arah kiblat, apakah kita tidak mengetahui karena kegelapan di bumi atau mungkin di luar angkasa kita mungkin suatu saat ada satronot yang mendarat di bulan, kita tidak kemudian memaksakan melihat ke arah bumi. Nanti kita salat selalu melihat bumi. Jadi bumi itu berada di langit ketika berada di bumi, ketika berada di di bulan. Kita menghadap ke mana saja karena di sanalah wajah Allah, fa sama wajah Allah. Jadi jadi di di sana uh, wajah Allah. Jadi itu bisa menghadap ke saja. Kemudian yang kedua tentang seolah-olah sia-sia Allah kalau menciptakan hanya manusia di bumi yang kecil sekali. Itu kan hanya kecil sekali jadi ini juga sama dengan keinginan para ilmuwan tidak mungkin rasanya kalau makhluk hidup itu hanya ada di bumi memang alquran men menyatakan tentang rasulullah wa arsalnaka illa rahmatal lil alamin tidak laku utus engkau ya muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam tentunya ada batasan-batasan bahwa risalah rasulat tentu tidak akan sampai pada makhluk kalaupun ada manusia di suatu planet di bintang mana tetapi mungkin di sana ada syariat sendiri, ada nabi sendiri. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kemudian ada suatu saat berkesempatan makhluk bumi juga sampai di sana, itu juga menyampaikan syariat bisa saja seperti itu. Bisa jadi di sana syariatnya juga sama barangkali. Ada, Karena Allahnya satu Jadi ajaran tahid itu bisa, ber, bisa berada di mana-mana Nanti akan saya akan jelaskan tentang bagaimana Upaya manusia mencari kehidupan di luar bumi Dan kemungkinan tanda-tanda Walaupun belum pada bentuk, manu, bentuk manusia atau makhluk yang besar Tetapi tanda-tanda itu sudah, sudah mulai nampak ya. Bapak-Ibu sekalian Kira-kira demikianlah apa eh, ngaji kita pada siang hari ini nanti kita lanjutkan dan Pak Thomas inilah jemaah di Darul Ihsan ketika melihat sesuatu yang kagum berdecaknya us oi kile gitu kalau Bapak di ITB mungkin subhanallah gitu jadi itu perbedaannya <laughs> Baik, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian Kita bisa ngaji siang ini Nanti kita ketemu lagi pada hari Kamis Dan pada saatnya nanti akan lebih menarik Karena nanti akan ketika bicara ayat-ayat Kauniyah Tentang astronomi dan lain-lain Itu seperti itu Tapi nanti ketika bicara soal bagaimana jin dan setan Juga akan ada audio visualnya nah, Penampakan itu nanti Ya, <laughs> Baik, kita tutup Rabbana'atina fid dunya khasana Wa akhirati asana tawakina azab Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh